para sahabat-sahabatku pasukan Y.U beli VCD original dong masak dong dan ingat jangan upload video dan MP3 Perdana record. ya bro like dan subscribe channel favorit Perdana record juga ya bos ya terima kasih Takıldığın an Buat para seluruh pecinta musik Nusantara Jangan lupa ya Like dan subscribe video Perdana Rekod Surabaya Jangan download atau upload video MP3 Perdana Rekod Jangan lupa Salam cantik